Selamat pagi Pak Boni, Halo. ya silahkan Pak Boni Ya saya nggak gitu setuju ya, artinya buat apa ada hukum kalau gitu Cuman mungkin yang bisa dilakukan tuh diganti hukumannya Misalnya orang colong atau apa, s i l a h a n rendah 200 kali lipat, nah itu masuk uang negara Kalau nggak ada kerja p a k t i kayak di Amerika itu Dulu kan James Riyadi itu pernah kena ketiga vakti kalau nggak salah ya ada masalah apa gitu Jadi Ya kalau yang parah-parah banget hukum mati Cuman k a r e n a lucu hukum di sini Mendingan yang d i u b a h t u h Waktu hukuman mati itu kalau memang udah benar-benar b e r s a l a Hukuman ya h aja jangan cahaya merosi b g i t u l a h mas Jadi yang penting tegaslah p e n e g a k hukum bukan masalah Mau dibikin ini itu ini Jangan omdo Lakukanlah yang tegas Baru kita menilai sebagai rakyat t e m a kasih Terima kasih Pak Beri selamat pagi Selamat pagi s i l a k a n Mbak Kalau kita lihat n a p i itu kan kebanyakan kan n a p i nya kan yang k e l u a r なんでか Di, itu, di penjara itu biayanya itu besar itu per orang itu yang mana untuk memberi makannya itu. Terima kasih. Oke,、okay, Pak h a r g o Pak h a r g o selamat pagi. Cuman masalah a penjaranya a p kan kurang. Ya solusinya ya hukumnya, l、uh, hukumannya bapak h d i p e r b e r a t Berlakukan hukuman mati, ya kan,、uh, seumur hidup. Jadi para... Penjahat-penjahat、uh, ini kan jadi takut, y a t a n bukanya malah di, hukumannya diperingan. Waduh, kalau menurut saya sih, kalau menteri hukumnya nggak bisa, saya aja yang jadi menteri deh. Itu aja, semangati. Oke,、okay. m a t a g i Pak Wasiun. Ya, aduh Silakan Mbak. Ya, Pak Pak Wasiur, betul. Saya kok jadi mendengarnya geli, gitu ya. Ini seorang menteri yang sudah nggak terpilih oleh rakyat kok. di atas lagi, jadinya begini nih, berpikirnya juga n g g a k berkualitas gitu. Ya, orang sudah capek-capek polisi, para j a k s a menunggu jahat itu kok malah atau diperingat u d a h diganti aja menterinya kalau memang mau solusi seperti itu ya seperti yang pendapat awal tadi itu、oh, diperberat hukumannya, kalau perlu hukuman semur hidup itu dihapus itu banyak-banyak banyak di biaya u d a hukuman h mati tetap ada potong tangan masih ber、uh, masih berbuat jahat lagi、ya. potong tangan yang s e p u n y a potong kakinya sudah jahit sehat, sudah diperingan misalnya、uh, tetap tapi ya hukuman b e r b e r a k yang harus d i t e r a p k a n あワントバキボーキーボーキーボーキーボーキーボーキーボーキーボーキーーキーボーキーボーキーボーキーボーキーボーキーボーキーボーキーボーキーボーキーボーキーボーキーボーキーボーキーボーキーボーキーボーキーボーキーボーキーボーキーボーキーボーキーボーキーボーキーボーキーボーキーボーキーボーキーボーキーボーキーキーボーキーキーボーキーキーボーキーキーボーキーキーキーボーキーキーキーボー Uh, kalau sampai juga、uh, Saya setuju saya c u m a minta persyaratannya Yang tidak begitu aja Apakah mereka、uh, Tidak mengulangi Tentunya ada、uh, dikasih Suatu persyaratan yang memang Saya kira tidak bisa dibicara di radio Saya kira itu komentar saya Oke、okay, Pak John Halo selamat pagi Ya iya カロークマニャディーマラリポートン、アトディクランイン、パパクンジャディー、ペンジャレット、マラディナンバー、リスクランドカリパクン、リスクラ e ナー、リスクランジャー、マレカウダ、サランサランジャマスクダナンバー、カローディクランイン、ヤー。 Makin senanglah mereka, kan begitu. Jadi dengan、uh, mungkin sesama mereka dan komisi, u n a wah、oh, ini sekarang kita ini、uh, hukumannya sudah berkurang. Jadi ayo lah berbondong-bondong kita masuk, kan gitu. Karena nanti akan dikurangin lagi, begitu. Sekarang、hmm. aja mereka sudah nambah juga lipat, begitu. Jadi saya pikir perlu dipikirkan yang lain lagi. Jangan dengan pengurangan begitu tidak sedikit tidak bijak tanah lah. Karena sudah ada perundangannya segala. Uh, kemudian protes pemandangan sudah ada Jadi mungkin perlu lebih apa, Jangan kesusulah dalam apa, mengambil keputusan-keputusan Yang begini, saya pikir begitu Bu Terima kasih Ya oke,、okay. Pak Harso h pagi <tuh> kalau pendapat saya sih Kita semua jangan terprovokasi dengan berita ini Kenapa Menteri baru k a n perlu proyek baru Sengaja kita dibuat cemas, dibuat takut Supaya nanti waktu beliau apply untuk proyek baru jadi gampang ini cuma teror aja kita gak belajar-belajar semua menteri semua pejabat juga sama sekarang p a k a i media untuk nakut-takutin semua orang supaya geger jadi t e t a p proyeknya d i a s k r u terima kasih oke、okay. Pak b e n n iya saya sangat apa tuh sangat apresiasi dengan m e n e r i t sekarang itu barat dia itu、eh, tahu p e r m a s a l a h a n n y a karena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 Oke,、okay, terima kasih Ya, Ibu Rama Selamat pagi Mbak Hai, Ibu. Ya, itu saya sudah mendengar semuanya Ya ampun, ide apa itu Gak benar itu Memang,、e, apa nanya Lembaga p e m a s a r a k penuh Itu tidak mencerminkan bahwa keberhasilan Dari pemerintahan, justru Apa nanya, yang melanggar hukum itu Ternyata banyak kesadaran terhadap hukum tambah menipis Oleh karena itu, coba sekarang digalakkan lagi penyuluhan-penyuluhan hukum Baik di kota-kota maupun ke daerah-daerah kecil, terpencil gitu loh Mbak Jadi kesadarannya itu lebih tinggi Seperti itu, ide yang seperti itu tuh aduh betul-betul konyol ini Mbak Oke,、okay. semuanya sih Bu, y a b a r u d i saat pagi Pagi Silahkan b a Rudy、uh, Keliatannya ide spektakuler ini Ya, karena melihat kapasitas para polisi dan para jaksa ketika memberikan tuntutan, ada mungkin segi t a r a y a pindah t a a m orang-orang yang tidak bersalah, d i cari-cari kesalahannya, kemudian dipejaran. n Contohnya, kasus terakhir, lah, buaya dengan h i k a p Ternyata kan b u r a y a n y a tumbang、Tuh. Boleh jadi Sekian ratus sekian ribu Kebelakang orang-orang yang tidak bersalah Karena tidak ada yang m e m b e l a Akhirnya masuklah kejaran a h y a n g k a y a k gitu-gitu perlu Itu dibebaskan Bersakrat atau Diberikan Tapi tidak keseluruhannya Gitu ya パイワン hebat sekali itu menteri, Wah, selamat siang Bapak Alam selamat siang Bu komentar Anda nih Pak menurut saya Bu ya s a reka kata kita tidak s u disambah kalau kurang ya b u s a j Bu terima kasih terima kasih Bapak Gilbert selamat siang iya selamat siang iya Pak oke、okay. selamat s i a Bukan dengan cara begitu ya、hmm. Dengan cara ya kurang ya harus d i b a n g u n ya kan.、Hmm. Dan juga yang kasus-kasus yang tidak penting Seperti kita、uh, kita ketahui banyak Kasus-kasus yang seharusnya tidak dilimpahkan Dan di、uh, seseorang yang dijadikan terpidana Dijadikan terpidana、hmm. Seperti kasus pencurian、uh, listrik gitu Salah satunya kan contohnya kan itu menghambur-hamburkan uang negara untuk memberi makan dia sudah 80 hari ditahan itu salah satu k a s u s loh ini、hmm. gunung etni yang banyak terjadi di seluruh Indonesia ya kan、uh, nah itu juga harus dipikirkan, harus d i t i n g k a t k a n dengan SBM-nya bagaimana、hmm. ya kan saya jadi bukan, bukan mengeritik、si, uh, d de、uh, de nah, de de i Depumham Depumham Depumham iya lah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 s aja, yang, yang berbuat jahat kan sekarang ini seperti sarang laba-laba, yang kecil gampang untuk dijerat, tapi kalau yang、okay. besar dia bisa keluar dari sarang laba-laba,、nah. itu kan istilah dari pujanda Yunani b i <laughs> jadi misalnya bangun gedung b a r u ya Pak ya、ah. oke、okay, baik、si. terima kasih Pak Gilbert, Bapak Nirwan selamat s i a n g s i l a k a n cara berpikirnya terbalik Harusnya diperberat, jadi orang j e r a k untuk berbuat jahat.、Hmm. l p n y a jadi kurang.、Masih. Kalau di peringan orang nggak j e r a k berbuat jahat, ditambah jahat.、Mm -hmm. l p n y a ya ke t e p a n n y a nggak berobos, nggak kurang, kurang.、Mm -hmm. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat siang, Bapak Pradono. Ya, selamat siang. Silakan, Pak. Ini menurut saya, ini adalah efek、uh, akibat dari kehormatnya、uh, Pradila. Jadi gimana perkara diperjual belikan, jadi banyak perkara yang sebenarnya tidak perlu dihukum lalu ditahan atau dihukum Dan、nah, akibatnya terjadi penumpukan、e, perkara yang seperti ini、hmm. Maksud saya hukuman-hukuman、e, nabi yang sebenarnya、e, statusnya tidak terlalu penting untuk dihukum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 どうぞ。 Ya, saya nggak setuju ya, karena n i h akan berdampak kepada moral, kelihatan orang akan meremehkan hukum, dan orang menganggap a h gampang、eh, kalau berbuat salah bisa d i n e g o atau nanti dihukum bisa diremisi. Jadi saya lebih cenderung untuk hukum itu j u s t r u ditingkatkan, misalnya kalau tiga kali mengelang perbuatan yang sama langsung dihukum mati gitu, terima kasih. Terima kasih Pak. Evan berikutnya, Bapak Honi. サバゲラケノーションにサンセデ a ロ、モリアポイントがビンギターやんギターアラブキャンビチャー、アカヤ、モバリカンイデイヤンブリリアン、セインガーネビチャマジュー、コモリアンダケネビチャマフム、サビタキャタ、イデニャマラ、ボドボドボギトリア、メニアセカンマサラ、セキラセレス、レサイマサラダピティングマサラバーロ。アローパパンデラン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 Hasil uangnya itu dipakai buat mendirikan sekolah-sekolah yang bermutu, bermoral Sehingga rakyat itu nanti、eh, yang akan datang mempunyai generasi yang bagus Bersih jiwanya,、eh, pikirannya bersih, otaknya juga bagus Sehingga akhirnya negara itu maju Kalau tidak sekarang buktinya kejahatan m a l a m meningkat Karena butuh manusianya rendah. Gitu. Baik, terima kasih Bapak a n d r e a n Bapak Ari, selamat siang ya, Pak. Selamat siang. s i l a k a n m a sedikit komentar. Ya saya merasa kasihan Pak SBY yang punya menteri yang d e m i k i a n kualitasnya ya. Itu saja, terima kasih. Oke,、okay, terima kasih Pak.